terakhir itu di ayat 83 puluh Insya Allah kita ayat delapan puluh empat sampai delapan puluh enam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rub'al Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rub'al Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi ku asahabih ajma'in rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaa apa yang saya nyatakan kita membaca terlebih dahulu ayat 84 sampai ayat 86 cukup panjang tapi pembahasannya masih irup apa bisa dikejarlah untuk satu pertemuan kita pagi hari ini kita membaca terlebih dahulu bersama-sama A'udzubillahimina shaytanir wajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idh akhazna mithaqa'kum لا تسبقنا دماءكم ولا تخرجونا أنفسكم من دياركم <تصفح> <تصفح> ثم أنقرنتم وأنتم تشهدون ثم أن فَتُنُونَ انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظالمون عليهم بالاثم والعدوان وَإِن يَأْتُوكُمْ غُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ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 أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون وإذ أخذنا ميثاقكم dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian la tasbikuna dimaakum agar kalian tidak mengucurkan darah kalian wa la tukhrijuna anfusakum dan agar kalian tidak mengeluarkan diri kalian min dari rumah-rumah kalian tsum kemudian kalian ketika itu mengakuinya wa antum tasyadul ya sedangkan kalian itu menjadi saksi atau menyaksikannya. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. Tetapi ya, kalian itulah kemudian membunuh diri kalian wa tukhrijuna fariqam minhum min diyarihim. Kemudian kalian mengeluarkan sebagian orang dari rumah-rumah mereka. Tawdharuna 'alaihim bil itsmi wal -udwan. Ya, kalian uh, memperlihatkan kepada mereka dosa dan permusuhan ya mendemonstrasikan kepada mereka dosa dan permusuhan waya tukum usaratu faduh tapi jika mereka mendatangkan kepada kalian tawanan-tawanan <tuh> kalian itu tebus mereka wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum padahal ya Diharamkan bagi kalian untuk mengusir mengeluarkan mereka. Afatu minnu nab'il kitabi? Apakah kalian meyakini sebagian alkitab dan kafirun bib'd tetapi mengkufuri yang lain? Famajasa ummayyaf'alu dzalika minkum? Maka tidaklah balasan orang bagi orang yang melakukan hal itu di antara kalian illa khizum fil kecuali Kehinaan di dalam kehidupan dunia. Wa yau mal kiamat yu rodu na dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan ke dalam aqab yang paling pedih. Wa mallaahu bi rofiin amba ta'amalun dan tidaklah Allah lupa atas apa yang kalian kerjakan. Ulaikan lagi neshtarawul hayatat dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan akhirat. Fala yukhfafu anhumul azabu maka azabnya tidak diringankan dari mereka walhamyong sorun dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ya, Jadi, hadirin rakahmaku dalam pertemuan yang lalu ini kita sudah membahas tentang perjanjian dengan Bani Israel. Ya, nah di dalam tiga ayat ini. Ini membicarakan tentang poin-poin perjanjian apa, apa, apa poin-poin eh, perjanjian itu serta bagaimana mereka membatalkan ya eh, perjanjian itu. Yaqulu Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Munqiron al-Yahudi. dalam rangka mengingkari orang-orang Yahudi alladzina kanu fi zamani rasulillahi bil madinati orang-orang yang mereka hidup pada zaman Rasulullah sallallahu di Madinah wa makanu yu'anunuhum minal qitali dan apa yang mereka alami ya, dalam bentuk peperangan ma'al ausi wal khajrazi dengan Aus dan Khazraj dzalika annal ausa wal khajraza Hal itu karena Aus dan Khazraj wahumul ansar dan mereka adalah dua suku dari kalangan ansar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah tentu saja ke Madinah كانوا في الجاهلية عباد mereka itu pada masa jahiliyah adalah para penyembah berhala wa kanat hurubun kathira dan di antara mereka itu terjadi peperangan yang banyak sekali. Wakhanat Yahudul Madinah Tisala Sukobat. Ila orang-orang Yahudi Madinah itu terdiri dari tiga kabilah: Banu Qainuqa wa Banu Nazir, Hulafa'ul Khajras. Banu Qainuqa dan Banu Nazir mereka adalah sepupu suku Khajras wa banu quraidat hulafaa'ul aws dan banu quraidah adalah sekutunya aws fa kana al harbu idza nasyabat bainahum peperangan jika terjadi di antara mereka qatal kullu fariqin ma'a hulafaihi setiap kelompok itu berperang bersama sekutunya fayaktulul yahudiyu a'dahu maka seorang yahudi membunuh musuh-musuhnya wa qattalul yahudiyal akharu minal farikil akhar tetapi juga terkadang seorang yahudi membunuh yahudi yang lain dari kelompok yang berbeda dari kelompok yang lain wadzalika haramun alaihim fi irihin hal itu diharamkan bagi mereka di dalam agama mereka wa nasak kitabuhum dan kita mereka itu menyebutkan secara persis tentang keharaman Ya, membunuh satu sama lain. Ya, seorang Yahudi membunuh Yahudi yang lain, atau mau berperang dengan Yahudi yang lain. Wayukriju nahumin puyutihim tidak hanya memerangi, tetapi juga mengusir mereka dari rumah-rumah mereka. Wayantahibu nama fiha mereka merampas ya, isi rumah mereka mina asahi seperti perabotan-perabotan rumah. Wal amtiati perhiasan perhiasan dan harta kekayaan wal amwal dan harta kekayaannya. Thumma ida wadu harbu auzah roha sampai ketika perang itu selesai istafaqku al asara min al fariki al maglubi amalan bihmit tauroh. Ya, mereka kemudian ya, apa uh, membebaskan tawanan tawanan dari kelompok yang kalah ya, sebagai uh, menjalankan hukum Taurat. Walihada oleh karena itu qala taala Allah berfirman afatu minuna bi ba'dil kitabi wa tagfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian mengimani sebagian kitab tetapi kufur atas sebagian yang lain. Nah, jadi hadirin rahimakumullah di antara uh, poin perjanjian Allah dengan Bani Israel itu adalah ya, agar mereka itu tidak mengucurkan darah, tidak membunuh dan tidak mengusir mereka dari kampung halamannya ya. jadi yang disebutkan di dalam tiga ayat ini sebenarnya adalah dua poin perjanjian Karena poin-poin sebelumnya itu kan La ta'buduna illallah walidaini ihsana Terus, nah itu juga adalah Poin-poin perjanjian Allah subhanahu wa ta'ala dengan Bani Israel Itu nah, eh, Di dalam Kelompok ayat ini yang dibicarakan Dua tadi adalah Supaya tidak membunuh ya, Supaya tidak mengusir Nah Yang kemudian menjadi <tuh> Inti pembicaraan dari ayat-ayat ini adalah karena orang-orang yang hidup orang-orang yang hidup orang-orang yang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah Alaihi Wasallam mereka tinggal di pinggir kota Madinah. ini terlibat perang antara dengan Aus dan Khajras jadi kita semua mengerti bagaimana di kalangan masyarakat Yathrib Yathrib itu adalah nama lama dari Al-Madinah Al-Munawwaroh ya dulu namanya adalah Yasrif orang pituinnya di situ ada dua salah ada dua uh, suku, suku Aus dan suku Hajros ya nah di pinggirnya itu di pinggir-pinggir apa kota Madinah itu hidup orang-orang Yahudi <tuh> Yahudi itu ada tiga suku di situ ada Banu Kainuqo, ada tiga kub kabilah ya. Banu Kainuqo, Banu Nazir dan Banu Quraidho ya. jadi ini tiga uh, suku ini adalah tiga suku orang Madi apa Yahudi yang tinggal di uh, sekitar kota Madinah ya. mereka kita sebut bukan orang asli situ, karena mereka baru kemudian migrasi berpindah ke situ itu sejak tahun 70-an ketika Bani Israel itu di atau baitul makdis ya, itu dihancurkan oleh Romawi ya di dalam sejarahnya itu kan ada terjadi dua kali penghancuran baitul makdis ya. yang pertama adalah pada masa Nebukadnezar itu adalah penguasa dari Persia ya, ya. ketika itu pusat kekuasaannya adalah Babilonia nah itulah yang kemudian <tuh> melahirkan Uh, apa, uh, pengusiran besar-besaran dan banyak diantara mereka yang ditawan ya, Dari uh, Baitul Maqdis ya, yang sekarang Palestina Itu kemudian dibawa mereka ke Babilonia Dan itulah yang melahirkan kisah Harut dan Marut itu. Nah intinya dari situ ya. Jadi Harut dan Marut adalah kisah tentang sihir Sihir itu lahir karena suku kabal atau apa sekte Kabbal sekte ini adalah satu sekte di kalangan Bani Israel yang mereka ahli dalam bidang sihir kemudian melakukan kegaduhan hingga pada akhirnya masyarakat itu sedemikian takut dan pada akhirnya Allah menurunkan harut dan marut untuk mengajarkan tentang hakikat sihir itu itu nah ini ini apa kasus ketika Bani Israel itu di Uh, apa Palestina atau apa Baitul Maqdis ketika itu dihancurkan oleh uh, Nebukadnezar ya. Uh, kali yang kedua itu terjadi pada tahun 70 uh, Masehi. Nah, ini Romawi yang menghancurkan Baitul Maqdis ya. Seluruh penduduk uh, apa, uh, Yahudi itu diusir, diusir dari situ, dari Baitul Maqdis, dari uh, apa Palestina itu. Kemudian kemana mereka pergi? Nah ini yang kemudian melahirkan diaspora Yahudi. Ya, jadi uh, ke wilayah-wilayah Timur Tengah, ke Mesir, sampai, di, sampai Mesir itu sampai sekarang itu berdiri sinagog, masih utuh. Ya, saya melihat ada dua sinagog yang ada di Cairo. Uh, kemudian juga di Yaman, sampai sekarang juga masih banyak orang-orang Yahudi. Kemudian juga di Ethiopia, Eritrea, Indonesia eh nah, termasuk sampai ke Madinah ini itu tiga apa suku itu. Nah, yang lain itu kemudian ke Eropa, itulah yang kemudian melahirkan e, migrasi besar-besaran sejak tahun e, 49 ya. E, ketika sebelum ya, e, sebelum sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan, ya itu yang kemudian dipelopori oleh keluarganya Rucil itu, ya nah uh, jadi uh, itu adalah kasus ketika Bani Israel itu dihancurkan oleh Romawi itu tahun 70 uh, Masehi itu itulah yang kemudian membuat ketika Umar bin Khattab itu akan menerima kunci baitul Maqdis, itu itu orang-orang Kristen mensyaratkan satu ya syaratnya adalah tidak boleh diizinkan orang-orang Yahudi tinggal di kota ini ya. Karena itu betapa mereka itu juga sangat benci gitu. Hanya kemudian perjalanan sejarah lah yang kemudian seolah-olah antara Kristen dan Yahudi itu akur kembali. Waduh, dari dulu itu uh, kan uh, sampai kemudian Konstantin mengakui legalitas kekristenan Kristenan tahun 325. Sebelumnya setiap penghunut agama Yesus, agama Isa Itu itu kan ditindas. Itu jadi benar-benar yang membunuh orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen itu siapa? Orang Yahudi itu, gitu. Dan karena itu sampai kemudian mereka ngaku itu tidak punya kitab suci yang asli, gitu. Kan ya kalau misalnya apa yang empat itu Matius, Lukas dan seterusnya itu kan yang ditulis oleh Matius, Lukas, Yohanes dan seterusnya itu, gitu nah itu diantaranya mereka karena kita itu hidup di awal-awal apa kekristenan itu dalam posisi tertindas gitu jadi mereka ngaku itu siapa yang menindasnya orang Yahudi itu gitu jadi itu saling bunuh gitu saling bunuh nah eh uh, jadi <tuh> apa sejak tahun 70-an itulah kemudian Sebagian dari orang-orang Yahudi itu yang apa bermigrasi berhijrah ke sekitar kota Madinah itu, ya dari situlah maka kemudian <tuh> eh, secara perlahan terjadi eh, apa eh, dominasi eh, ya eh, dalam bidang politik dan ekonomi ya, di mana orang-orang Yahudi tiga Kelompok atau tiga kabilah ini itu menguasai secara politik dan secara ekonomi. Ya, secara ekonomi kemudian mereka yang membuat pasar dan lain-lain. Secara politik karena orang-orang Aus dan Fajra itu memang diadu domba, gitu, diadu domba. Sehingga mereka menjadi lemah dan diintimidasi sedemikian rupa sampai kemudian mereka. Dan ini juga yang kemudian menjadi apa uh, hikmah dari mengapa orang Yahudi itu mudah sekali diajak masuk Islam. Ya. Karena orang-orang Yahudi itu setiap waktu mengintimidasi, ah, nanti kalau udah Nabi akhir zaman itu turun, kalian akan kami hanguskan gitu." Uh, bersama orang bersama Nabi akhir zaman itu. Nah, itu yang kemudian jadi senjata mereka. Setiap waktu orang-orang Aus dan Khadra itu dihantui ketakutan, yaitu sehingga pada akhirnya ketika mereka bertemu dengan Rasulullah eh, ini orangnya nih gitu yang selalu dijadikan ancaman oleh orang-orang Yahudi terhadap kita ini jangan sampai kita kedahuluan oleh mereka gitu itulah yang kemudian membuat Islam itu cepat sekali sehingga dalam satu tahun itu nama Muhammad itu sudah masuk ke setiap rumah ya, tahun berikutnya kemudian apa satu tahun itu mereka sudah siap menjadi rumah Islam, itu, nah ini sangat cepat sekali, ini itu karena juga adalah peran orang-orang Yahudi itu Nabi Muhammad itu sudah sedemikian populer di Madinah, karena dipopulerkan oleh orang Yahudi itu yang setiap waktu mengancam mereka nah ini kenapa? karena mereka secara politik itu mendominasi, secara budaya juga mendominasi gitu. nah termasuk di dalam politik ini, ya mereka itu terbagi dua terbagi ke dalam dua paksi ya. paksi sekutu Aus paksi sekutu Khojros ya yang menjadi sekutu Khojros itu adalah ya uh, apa eh uh, gua Banu Kainuqo dan Banu Nahfir nah ini sekutu Khojros Banu Kuredo itu sekutunya Aus ya jadi ketika Aus dan Khojros itu berperang orang-orang Yahudi yang menjadi sekutunya juga berperang ya Nah seperti itu kan hukum apa hukum persekutuan ya gitu uh, Hulafa itu sama, sama juga sekarang gitu NATO itu kan anggota-anggota NATO ketika ada satu negara yang diserang semuanya ikut membela gitu uh, Nah dulu juga begitu Kenapa juga misalnya terjadi futuh makkah itu bukan karena umat islam yang diserang tetapi sekutu umat islam yang diserang sehingga kemudian nabi menyerang gitu. Nah. Jadi hukumnya begitu, ya. Orang Yahudi mereka adalah ahlul kitab. Orang Yasrib, ya, orang Madinah ketika itu adalah para penyebar berhala ya. Mereka ketika orang-orang para penyebar berhala itu satu sama lain itu berperang, maka sekutu-sekutu dari orang-orang apa Yahudi ini juga ikut berperang sehingga pada akhirnya ya seorang Yahudi menyerang Yahudi yang lain yang menjadi sekutu dari lawannya gitu sehingga pada akhirnya terjadi perang diantara mereka disebabkan karena mereka terpecah menjadi dua paksi itu jadi Banu Kinook dan Bani Nawir gituan kemudian melawan Bani Quraido dan sebaliknya gitu nah oleh karena itu maka Pembicaraan ha ayat ini adalah menyebutkan bahwa di dalam Taurat, ya, satu sama lain di antara mereka berperang itu hukumnya haram, tidak boleh kemudian dilakukan. Ya. Dan inilah yang kemudian mereka lakukan. Ya. Mereka berperang satu sama lain karena terlibat dalam peperangan Aus dan Khazras. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengusir mereka dari kampung halamannya juga adalah haram. <tuh> tetapi itu kemudian mereka lakukan karena ya Bani Qainuqa dan Bani Nadir melawan pada hakikat pada akhirnya Bani Qurayza gitu. Nah, jadi Bani Qurayza lawan Bani Qainuqa dan Bani Nadir inilah yang membuat tidak hanya mereka saling berbunuh tetapi juga ya mengusir dari kampung halaman dari rumah-rumah mereka sendiri itu. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, ini satu permasalahan, ya, satu permasalahan di mana mereka melanggar hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Tetapi, ya, meskipun mereka itu sum aqartum wa antum tashhadun, ya, mereka itu menerima, mengakui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi pada akhirnya mereka apa, melanggar itu. Nah, oleh karena itu maka tuh ma'ntumha ulai taktuluna anfusakum watu kriju nafari komingkum indiarim ta'waharuna alim bil istmi hulau duan. Nah ini sampai di situ. Ini menunjukkan bahawa mereka itu saling berbunuh itu. Nanti akan dibahas mengapa di sini disebut wataktuluna anfusakum kalian membunuh diri kalian. Maksudnya bukan membunuh dirinya, tetapi membunuh uh, sesama Yahudi. Ya nanti ini kemudian akan kita bicarakannya. Tetapi kemudian yang dibahas di sini adalah selanjutnya wa yiyyatukum usharatu fadhuhum wahwa muharromun alaiqum ifrojuhum. Setelah perang itu selesai, pada akhirnya kan itu akan ada tawanan-tawanan yang uh, apa harus ditebus, ya mereka menjalankan hukum Taurat di mana tawanan Yahudi ini harus ditebus bareng-bareng gitu. Ini yang kemudian mereka lakukan. Jadi menebus orang apa tawanan Yahudi ikut bersama-sama urun rebuk di dalam menebus tawanan Yahudi mereka lakukan, ini hukum Taurat. Tetapi yang menjadi penyebab dari mengapa ada tawanan yaitu adalah perang dan saling kemudian usir ini yang kemudian dilanggar oleh mereka. Oleh karena itu maka afatu min nabi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'dil. Itu apakah kalian itu beriman dengan sebagian alkitab tetapi kufur atas ayat yang lain di dalam alkitab. Iman terhadap alkitab karena mereka melaksanakan hukum Taurat di mana tawanan itu dibebaskan tetapi kufur terhadap sebagian Alkitab karena larangan untuk perang itu kemudian mereka langgar nah ini yang disebut dengan afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'din Oke, sampai di situ saya kira jelas ya Tapi sampai kemudian mengapa ada ayat afatu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi Taala oleh karena itu maka Allah berfirman wa idakhadna mithaqukum la tasfikuna di ma'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum a la yaqtulu ba'dukum artinya adalah jangan membunuh satu sama lain wa la yukhrijuhu min dan tidak boleh mengeluarkannya dari rumahnya wa la yadhahiru dan tidak boleh mendukung ya untuk melakukan kedua hal itu kama qala ta'ala sebagaimana Allah berfirman fatubu ila barikum faktu lu anfusakum seperti di dalam firman Allah bertaubatlah kepada Rabb kalian kepada Allah maka bunuhlah diri kalian dzalikum khairul lakum inda barikum hal itu lebih baik bagi kalian di sisi Rabb kalian wadzalika anna ahlal millati alwahidati hal itu karena para penganut suatu agama bimanzilatin nafsi alwahidati kedudukannya sama dengan satu jiwa taqala alaihi salatu wassalam sebagaimana rasul bersabda matharul mu'minina perumpamaan orang-orang mukmin fitawadihim dalam apa dalam kecintaan mereka satu sama lain وَتَرَحُمِهِمْ Kasih sayang mereka وَتَوَسُلِهِمْ Serta hubungan yang erat satu sama mereka بِمَنْزِلَةِ jasadil الْوَحِدِ Kedudukannya sama dengan satu jasad إِذَا شْتَكَ مِنْهُ Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit تَدَعَ لَهُ سَاِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّ وَالسَّهَادِ surah apa seluruh anggota badannya merasakan rasa sakit itu sehingga terjadi demam dan tidak bisa tidur ya waqauluhu ta'ala sampai di situ ya jadi kenapa tadi disebut ya Hai uh, cuma antum haula itaktuluna anfusakum nah ini kata-kata anfusakum kemudian kalian itu membunuh diri kalian Mengapa di sini ada anfusakum? Nah, kata-kata anfusakum ini menunjukkan bukan dalam arti di mana mereka memerangi atau membunuh diri eh, dalam arti bunuh diri ya. Tetapi yang terjadi adalah mereka satu sama lain sesama faksi-faksi atau kelompok-kelompok Yahudi itu itu berperang. Ya, sehingga hakikatnya sama dengan membunuh diri mereka sendiri gitu. Nah, di dalam Al-Qur'an kisah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perintah kepada Bani Israel agar mereka itu bertaubat setelah penyembahan terhadap anak patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Nah, ini kan ayatnya adalah fatu bu ila barikum fa tulunfusakum. Bunulah diri, diri Bukan mereka kemudian membunuh dirinya, tetapi kemudian yang terjadi adalah, dan ini ayatnya sudah kita bahas, mereka kemudian saling membunuh, ya, sehingga seseorang dibunuh oleh yang lain dan yang membunuh juga kemungkinan dibunuh oleh yang lain. Hanya sedikit di antara mereka yang selamat, ya, e, apa e, dari ada yang masih hidup, e, apa karena perintah untuk e, membunuh ini, gitu. Nah sama juga ya dengan hadis Nabi SAW ya jadi intinya adalah satu agama penganut satu agama itu sama dengan satu tubuh ya eh, mereka adalah saudara mereka adalah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari yang lain sehingga perumpamaan orang-orang mukmin ini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan tentang hubungan antara kita dengan muslim yang lain adalah satu sama lain itu itu kal jasadil wahidi ya adalah seperti satu jasad dalam hal apa? pitawadh. Kecintaan yang harus terjadi, loyalitas yang harus terbentuk ya di dalam kehidupan muslim, kasih sayang terhadap sesama muslim ya hubungan ya silaturrahmi ukhawah yang harus terbentuk sesama muslim sehingga digambarkan kalau ada satu bagian dari tubuh itu yang sakit maka yang lain juga ikut merasakan sakitnya itu sehingga seolah-olah di dalam satu tubuh itu dia menggigil ya meriang gitu dan tidak bisa tidur ya ya, ya ketika sakit gigi kan padahal yang sakit itu hanya satu saja gigi ya, tapi kan kemudian semuanya itu semua ya itu lebih baik uh, sakit hati daripada sakit gigi kedua-duanya <laughs> juga sama-sama tidak enak gitu nah <tuh> uh, jadi itu yang kemudian mengapa Allah subhanahu wa menyebutkan, uh, anfusakum membunuh diri kalian maksudnya adalah itu tadi ya banu qainuqo dan banu nadhir melawan banu kuraidho dan seterusnya karena mereka satu sama lain ikut berperang sehingga kemudian membuat uh, apa mereka seolah-olah membunuh diri mereka sendiri nah jadi hadir mahimakumullah ayat ini kata-kata ini anfusakum ini menjadi satu yang sangat penting kenapa? karena menggambarkan bahwa uh, hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang juga begitu ya dari situ maka e, apa, malik bin nabi itu menggambarkan ya, pribadi seorang muslim itu bukan individu ya. dia mengatakan bahwa karakter-karakter dari kehidupan seorang muslim itu bukan individu tetapi yang menyebutnya adalah person itu. ketika individu itu hubungan seorang muslim dengan muslimnya itu terputus karena itu maka ada istilah individualisme adalah hubungan yang terputus antara satu orang muslim dengan muslim yang lain, seorang dengan yang lain tetapi karakternya adalah person person itu adalah memang sosok ya, entitas yang berdiri sendiri, tetapi sungguhnya, dia dari aspek sosial memiliki hubungan dengan muslim yang lain gitu, sehingga kemudian tidak muncul di dalam Islam itu karakter-karakter individualisme gitu di dalam di dalam ekonomi juga sama. ya Eh uh, Mustafa Asybah itu sampai kemudian menulis Istiroqiyatul Islam, sosialisme Islam gitu. Meskipun ini juga uh, penyebutan atau pemakaian istilahnya ini, ini juga bermasalah. Yang sosialisme Islam. Karena ketika dibahas sosialisme Islam itu kan berarti seolah-olah memiliki kesamaan dengan ideologi sosialisme Marxis misalnya. Ini tetapi ketika itu ya jadi buku itu lahir karena memang di Suriah ketika itu pemahaman-pemahaman marxisme itu memang sedemikian rupa dan sampai sekarang itu apa partai uh, apa yang berhaluan marxis ini masih itu uh, sampai terakhir itu saya ketika melakukan penelitian master ketika itu itu di Mesir itu masih ada penerbit yang berhaluan sosialisme. Gitu. Uh, jadi saya, saya ketika itu mencari kritik terhadap apa? terhadap uh, etika uh, Machiavelli ya. Uh, Machiavelli itu kan adalah etika etika politik yang lahir di kalangan masyarakat kapitalisme. Gitu. Ini siapa yang mengkritik ini gitu? dapat satu buku, saya telusuri dan saya kemudian sampai ke penerbitnya. Eh ternyata buku-buku yang diterbitkan adalah buku-buku sosialis gitu. Sosialis. Gitu. Yang aneh eh ya, itu tidak di apa? Tidak. Tidak ditutup gitu. Mungkin karena memang pemerintah ketika itu yang penting itu asal jangan ideologi Islam kali gitu. Gitu sosialisme masih berkembang gitu-gitu. Meskipun tidak banyak orang yang membaca hanya kalangan-kalangan elit gitu, orang-orang yang ya, ya mungkin juga terpengaruh atau lain sebagainya ya. Tetapi intinya adalah gitu. Saya mendapatkan cukup banyak buku-buku ketika itu yang mengkritik uh, Machiavelli dari perspektif uh, sosialisme. Nah, jadi uh, Mustafa Sibai ini menulis Sosialisme Islam, gitu, itu karena aspek-aspek eh, apa eh, nilai-nilai di mana nilai-nilai ekonomi di mana seorang muslim itu harus memperhatikan muslim yang lain dari sisi ekonomi sedemikian lupa ya karena itu maka dalam satu hadis misalnya dan ini juga dibahas misalnya oleh almarhum eh, Muhammad eh, apa Al Ghazali itu banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu misalnya dalam satu apa? Dalam satu perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersama sahabatnya, ya. Beliau kemudian melihat ke kanan, ke kiri, ya, sampai ke belakang dan mengatakan, Mencana luhu fatlokahrin fal yang turilah mendaghrola. Siapa di antara kalian yang memiliki kelebihan bawaan? Lihatlah orang yang tidak punya bawaan. Jadi ketika ada orang yang untaannya penuh, ya dengan bekal, ada orang-orang yang diuntanya memang tidak punya bekal gitu nah yang punya kelebihan bekal itu kemudian kasih ke orang yang tidak punya kelebihan tidak punya bekal sampai kemudian Rasul menyebutkan satu demi satu harta-harta yang kami bawa seolah-olah kami kemudian tidak punya hak atas kelebihan harta yang kami miliki itu Nah jadi ini harus terdistribusi, nah inilah kemudian digambarkan sebagai sosialisme Islam itu, gitu. meskipun jelas tidak sama antara nilai-nilai ekonomi eh, apa eh, sosial itu dengan eh, apa sosialisme di dalam markis kita ya, nah jadi itu intinya adalah bahwa eh, umat Islam itu satu sama lain itu digambarkan sebagai anvos, sebagai satu jiwa gitu kan Sosial, politik, ekonomi, itu itulah yang kemudian membuat ya, umat ini juga harus sadar betul ya bahwa apa yang menjadi kepentingan makro dari umat ini juga harus uh, menjadi agendanya dibanding dengan kepentingan-kepentingan sesaat dari kelompoknya. Gitu. Yang intinya adalah bagaimana umat ini harus bisa membangun kekuatan uh, sosial, politik, dan ekonominya sehingga mampu berdikari, mampu menghadapi tantangan-tantangan yang semakin hari ini semakin berat dihadapi oleh umat ini. Semua ya. akurat ummatum tashadun, ya kemudian kalian mengakuinya dan kalian bersaksi. Aitu makratum bimaharifatihad dan misak, artinya adalah kalian mengakui dengan mengetahui perjanjian ini wasehatih legalitasnya ummatum tashadun Nabi dan bersaksi tentang uh, legalitas perjanjian itu. Nah. Ini uh, terkait dengan apa orang-orang uh, uh, Yahudi, ya, baik Yahudi yang hidup pada zaman Rasulullah maupun Yahudi yang hidup pada masa-masa sebelumnya. Sembah Tuhanmu Allah, itak tulunan fushakum batu krijuna fari komingkum indiarimala ya. Tadi sudah diterjemahkan ayat itu. Rawah Muhammad bin Ishaq bin Yassar Muhammad bin Ishaq bin Yassar meriwayatkan ani bin Abbasin dari Ibnu Abbas tsuma'antum ha ulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqakum min diarihim alaya qala anbahum Allahu bidzalika min fi'lihim artinya Allah menceritakan kepada mereka tentang hal itu ya dari kisah perbuatan mereka itu wa qad harrama 'alaihim wa 'alaihim fit tawrati safaqudimaihim Wakadharromalaihim fitawroti safaka dima'ihim. Allah sudah mengharamkan atas mereka di dalam Taurat untuk mengucurkan darah mereka. Waftarroalaihim fiha fidha asrohum. Allah juga telah mewajibkan pada mereka untuk menebus tebusan mereka. Fakano ya. fariqo ini mereka itu terdiri dari dua kelompok. Ta'ifatun minhum bani kainuka. Satu kelompok di antara mereka adalah bani kainuka. Ya wa hum mulafaul mereka adalah uh, apa uh, sebetulnya hajraz nadir wa quraidha wa mulafaul aus eh, nadir dan quraidha mereka adalah sekutunya aus fa kana kanat bainal aus wal hajraz harbun mereka itu ketika terjadi peperangan antara aus dan hajraz kharajat ban qainuqal ma hajraz maqabanu qainuq keluar bersama Khodros, ya. Wahrojat an Nadir wah Kuraydoh mal Aus. Sedangkan Nadir dan Kuraydoh mereka berperang bersama Aus. Yudahiru kunluahidin minan fariqah ini hulafa ahu ala ikhwani. Mereka saling mendukung, ya, dari dua kelompok itu terhadap sekutunya, ya, untuk melawan saudara mereka sendiri. Hatta tafasafaku dima ahum Sampai kemudian apa, mengucur darah di antara mereka wa aidihim dan di tangan mereka at-tauratu di tangan mereka ada Taurat ya'rifuna ma fiha ma ma wa ma mereka tahu apa yang menjadi hak dan kewajiban mereka wal aus wal khajraju ahlusyirkin ya'budunal ausan sedangkan aus dan khajr mereka adalah orang para apa penganut apa syirik atau mereka adalah orang-orang syirik yang menyembah berhala wala ya'rifuna jannatan wala nara mereka tidak mengenal surga tidak juga mengenal neraka wala ba'san wala qiyamatan mereka tidak mengenal kebangkitan dan tidak mengenal hari kiamat wala kitaban tidak punya kitab wala haraman halalan wala haraman tidak tahu halal dan tidak tahu haram fa idza wada'atil harbu sampai ketika perang itu sudah usai ibtadau asrahum mereka menebus tebusan-tebusan mereka tasdiqan lima fit tawrati wa akhdan bihi ya membenarkan apa yang ada di dalam Taurat dan melaksanakannya ba'dhum min ba'din sebagian mereka dan antara yang lain ya tadi banu qainuqa makanah min asrohum fi aidil aus orang-orang qainuqa atau banu qainuqa mereka urun rembuk untuk membebaskan tawanan-tawanan mereka di tangan aus Wajib tadi an Nafir wa Quraidoh maka nafi Aidil Khajrasi minhum. Sedangkan bani Nazir dan bani Quraidoh mereka menebus tawanan-tawanan yang ada di tangan Khajras di antara mereka. Ya, wajat lubu nama Aswobu min Dimaihim mereka kemudian uh, apa menuntut ya uh, darah darah mereka dari orang-orang yang terkena uh, apa. Uh, apa terkena luka wa kotaluman kotaluminum ti mabainahum mereka juga membunuh orang-orang yang terbunuh diantara mereka mendoa haratan diahli syirik alaihim dalam rangka mendukung orang-orang syirik atas mereka yaqoolu Allah Taala Allah subhanahu wa taala menceritakan hai tuan baahum Karena Allah memberitahukan mereka tentang hal itu apakah tuminu nabiba'il kitab wa takfuruna bibadil Apakah kalian percaya kepada sebagian alkitab dan kufur atas yang lain Aitu fadunahum bi hukmit tawrat artinya kalian itu menebus ya mereka dengan hukum Taurat wa taqtulunahum dan kalian membunuh mereka wafiq hukmit dan dalam hukum di dalam Taurat itu Anda yuktan Wala yuhraj mindari, tidak boleh dibunuh dan tidak boleh diusir dari kampung halamannya. Wala yudahiru aliman yusri kubillahi wa yabudul aulah naminduni, tidak boleh mendukung orang yang menyekutukan Allah dan menyembah berhala atau patung selain Allah. Ibtilawahar ditunjak, ya, untuk mendapatkan apa uh, keinginan atau kepentingan-kepentingan duniawi. Wafidalika minfi alim alausi wal khajras bima balawani nuzilat hadihin kisah ya dan tentang perbuatan mereka bersama Aus dan Khajras sampai padaku inilah ya ayat ini atau kisah ini eh, apa diturunkan jadi eh, intinya tadi sudah disampaikan ya bahawa di dalam Taurat itu ada hukum-hukum yang mengatur bagaimana mereka tidak boleh membunuh satu sama lain bagi mereka bagaimana mereka tidak boleh mengusir satu sama lain ya tetapi itu yang kemudian mereka langgar pada akhirnya kemudian Banu Qainuqa dan Banu Nadir ya uh, Banu Quraidah mereka terpecah menjadi dua faksi dan satu sama lain saling uh, apa berperang pada akhirnya kemudian orang-orang yang uh, apa uh, tertawan itu harus dibebaskan oleh uh, kelompok dari sekutu itu mereka pada akhirnya urun rembuk untuk melakukan itu sehingga pada akhirnya mereka percaya melaksanakan sebagian Alkitab tetapi juga kufur atas sebagian yang lain dalam rangka dalam arti tidak melaksanakannya ya. <tuh> yang menjadi ayat yang ditunjukkan oleh ayat al-karimat itu wa hadza dan konteks ini adalah dhamul yahud fi qiyamin bi amri taurat allati ya'taqiduna sihhataha adalah celaan atas yahudi ya di dalam apa melaksanakan perintah taurat yang mereka percayai kebenarannya wa mukhalafati syar'iha dan menyalahi ala, ala, apa ajaran-ajarannya Ma'ma'rifatin bithalika, padahal mereka mengetahui hal itu wa syahadatim lahu bisihati dan menyaksikan atau menjadi saksi atas kebenaran hukum itu Pali hadha la yu'tamanuna ala mafiha wala ala naqliha, oleh karena itu maka orang Yahudi itu tidak bisa dipercaya Ya, untuk Mengetahui apa yang ada di dalam Kitab Taurat itu dan juga tidak bisa dipercaya ketika mereka menyampaikan ajaran yang ada di dalam Taurat itu. Walau sedakku nafimakatamu min sifat rasulillah dan mereka tidak bisa dipercaya karena mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. wanaatihi. Uh, apa, uh, sifat dengan naat itu biasanya sama diartikan sebagai sifat, ya wamabahatihi dan kemudian apa Rasulullah saw diutus wamakrojihi kemudian keluar dari Mekah wamuhajirihi dan Rasul kemudian hijrah ke Madinah wawirdatari kamilshuunihi dan lain-lain dari hal-hal yang terkait dengan Rasulullah saw allahulina salam allah tiakhbarat bia al anbiya' qablahu alaihim salatu wassalam dari apa yang telah diberitakan oleh para nabi alaihim salam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal yahudu alaihim laa a'idullahi yatakatamu lahu bainahum orang-orang yahudi ya Allah mudah-mudahan memberikan laknat atas mereka itu satu sama lain itu saling menyembunyikan aib ter mereka ya Wali Hadis dan oleh karena itu Kaula Taala Allah berfirman Fama jaza uman ya faanuda minkum maka tidak ada balasan bagi orang yang mengerjakan hal itu di antara kalian illa kizun fil hayatid dunya kecuali merupakan kehinaan di dalam kehidupan dunia ayah biza babi mukawala fatihim syar' disebabkan karena mereka menyalahi syariat Allah dan perintahnya. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil adabi wa pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling pedih jazaa' aman jazaa'an ala mukhalafatin kitaballahi allazi bi sebagai balasan atas mereka apa menyalahi kitab Allah yang ada di tangan mereka wa maallahu bighafilin amma ta'malun dan Allah tidak lupa atas apa yang kalian kerjakan. Ulaikan dari nastarawul hayat dunia bil akhirah. Mereka adalah orang-orang yang me, apa, membeli kehidupan dunia dengan akhirat. I'tihaab buha adalah akhirah. Mereka mendaulukan dunia daripada akhirat waktu dan memilih dunia. Falayukaf hafaan umur najabu dan karenanya maka adab tidak diringankan atas mereka. Ay lam yaqdurunhum sa'atan wahidatan azab itu tidak berkurang ya meskipun hanya dalam beberapa waktu wa lahum yunsarun dan mereka tidak mendapatkan pertolongan ay wala salahum nasirun mereka tidak ada yang memberikan pertolongan yanquduhum yang menyelamatkan mereka memahum fihi minal azabil daimi sarmadiy ya. dari azab yang mengenai mereka yang terus abadi dan selamanya wala yujiruhum minhu dan tidak ada yang bisa melindungi mereka darinya nah, jadi hadirullah rahimahumullah ayat-ayat tadi ini ini memberikan sebuah pelajaran penting ya pelajaran penting jadi ketika orang Yahudi itu yu'minu nabi ba'din bima'dil kitab wa yakfuru nabi ba'din mereka percaya sebagian mereka kemudian kufur atau sebagian yang lain dalam arti mereka itu melaksanakan sebagian tidak melaksanakan sebagian yang lain, ya ini membuat mereka itu ya, tidak bisa dipercaya, ya tidak bisa dipercaya ketika mereka menyebutkan ajaran apa yang ada di dalamnya, ya e, tidak bisa disebutkan ketika mereka menyampaikan ajaran-ajaran ya, Taurat itu. Kenapa tidak bisa dipercaya karena ya mereka tidak konsisten ya e, terkait dengan diri mereka sendiri saja mereka tidak konsisten apalagi terkait dengan yang lain ya oleh karena itu maka Yahudi itu adalah agama yang sangat ras ya e, Rasisme Yahudi itu ya atau primordialisme Yahudi itu karena bagi mereka Yahudi itu bukan agama dakwah. Agama Yahudi itu merupakan kehormatan. Dianggap sebagai kehormatan. Karena kehormatan, maka yang lain tidak boleh ada yang mendapatkan kehormatan itu. Itu kalau dalam di apa di dalam Islam itu kan Islam itu menyelamatkan manusia dari api neraka. Karena itu maka perbanyaklah orang yang diselamatkan dari api neraka. Itu kan. Nah mereka tidak, ya e, tidak boleh ada orang lain selain dari ras Yahudi yang mendapatkan kehormatan ini. Orang Yahudi mereka hanyalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kehormatan itu karena mereka adalah sya'ibul mukhtar, adalah bangsa yang dipilih oleh Allah subhanahuwataala. Itu kan. Karena itu maka mereka menyebut Agama atau bangsa lain itu adalah umamiyun, adalah bangsa-bangsa asing, itu bangsa-bangsa asing. Bangsa-bangsa asing itu kemudian diperlakukan berbeda dengan ketika mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Mereka menyadari bahwa ya, yang disebut dengan riba itu haram, kalau terjadi di antara mereka. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memplopori riba itu di seluruh dunia. Ya... Model babi itu daging babi itu haram diantara mereka karena itu makan banyak sekali orang-orang Yahudi atau umumnya mereka itu konsisten dengan keharaman babi itu karena itu muncul apa yang disebut dengan kosher ada yang pernah dengar kosher itu ya kosher itu adalah makanan haram orang Yahudi gitu dan luar biasa itu apa di di, di Roma itu ada e, satu kampung yang disebut Jewis Goteh, ya, itu. itu perkampungan Yahudi. Memang itu Yahudi. Di situ ada sinagog besar sekali. Gitu. Dan yang unik di situ memang restoran-restoran kosher itu luar biasa itu. Nah, jadi mereka mengharamkan babi. Tetapi siapa yang mempopulerkan babi ke seluruh dunia? Itu yang kemudian membuat babi itu hampir masuk gitu ke berbagai hal, ya tidak ada yang terbuang dari babi itu gitu. itu kan ada penelitian orang apa perempuan yang dari Jerman itu itu kan aliran itu babi itu ngalirnya kemana saja ternyata dibilang hampir ke seluruh produk itu babi gitu luar biasa gitu nah jadi mereka merasis gitu kan. dan karena itu maka membunuh bagi yang lain itu menjadi hal yang lumrah boleh gitu kan berbohong Ya, riba dan lain sebagainya yang haram diantara mereka dilakukan ya tetapi menjadi halal ketika dilakukan bagi bangsa yang lain tetapi meskipun begitu mereka satu sama lain ketika ada kepentingan kepentingan duniawi itu kemudian mereka langgar termasuk di dalam kasus peperangan di kalangan Aws Khajras bani apa Qurro ini gitu dan inilah yang kemudian membuat mereka sekali lagi tidak bisa dipercaya di dalam Me, apa, menyampaikan ajaran yang ada di dalam kitab Taurat mereka itu, ya. Oleh karena itu, maka ketika mereka menyembunyikan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana apa apa sifat-sifat fisiknya, sifat-sifat akhlaknya, ya apa Nabi diutus, Nabi keluar dari Mekah, Nabi kemudian berhijrah dan sebagainya itu mereka satu sama lain juga menyembunyikan itu supaya tidak lagi populer padahal sebelumnya itu dagangan satu-satunya orang Yahudi adalah Nabi Muhammad itu itu tahu bahwa ia adalah bukan dari jalur pesak ya, ya itu kemudian mereka tutup itu semua jangan sampai kemudian menjadi pembicaraan nah ini padahal ini adalah bagian dari ajaran Taurat mereka ya oleh karena itu maka ya pahala yang kemudian akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas semua itu Pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah khidzun filhayati dunia Kehinaan di dalam kehidupan dunia ya Apakah kemenangan mereka atau dominasi mereka ya di Palestina bisa melakukan intervensi terhadap politik dan ekonomi di negara-negara lain itu membuat mereka menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Tidak gitu. Umat Islam terhinakan ya dengan apa bisa diintervensi sedemikian rupa itu kan disebabkan karena memang kita dalam posisi tidak memiliki komitmen terhadap agama kita. Ya dalam posisi dimana kita itu terpuruk di dalam keberagamaan, ya. kalau ketika kita tidak terpuruk di dalam keberagamaan maka ya, orang yang bertakwa, mukmin bertakwa berhadapan dengan orang-orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, jelas ini akan naik. Tetapi ketika sama-sama itu kan tidak beriman dan tidak bertakwa dalam arti bahwa ini adalah mukmin tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya, sama-sama maksiat kepada Allah, maka yang akan terjadi siapa yang dominan, siapa yang dianggap mulia di sisi manusia adalah mereka yang secara materi ini memiliki hitungan yang unggul. Ini kan yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab itu akan memberangkatkan pasukannya, apa yang beliau katakan? Yang paling aku takutkan dari kalian adalah kemaksiatan kalian kepada Allah. Karena ketika kalian maksiat kepada Allah, pertolongan Allah tidak akan diturunkan. Siapa yang akan menang? Mereka adalah orang-orang yang lebih unggul dari sisi materi. Siapa mereka yang paling banyak tentaranya? Siapa yang apa teknologi senjatanya paling canggih paling itu yang akan menang, terlepas dia apakah dia beriman atau tidak beriman gitu. Nah, ketika umat ini kita sekarang sedang dalam posisi maksiat kepada Allah, ya. Maka siapa yang paling dominan secara ekonomi, secara politik, secara militer, dialah yang kemudian akan menguasai. Nah itu persoalan yang terjadi sekarang. Ya. Bukan karena mereka, bukan karena ayat ini salah. Tidak, itu ayat ini tidak salah. Ya. Yang salah adalah karena kita, kan, umat Islam ini tidak menjalankan ajaran agamanya dalam posisi maksiat kepada Allah seolah-olah sehingga seolah-olah mereka itu tidak mendapatkan khidzun fil hayati dunia ya padahal sungguhnya mereka juga mendapatkan khidzun fil hayati adab dan jelas pada hari kiamat mereka akan dikembalikan pada apa azab yang paling pedih ya disebabkan karena mereka menyalahi ajaran-ajaran yang ada di dalam kitab Allah yang ada di tangan mereka dan jelas Allah Subhanahu Wa Taala ya, tidak lupa atas apa yang mereka perbuat. Ya. Terakhir ayat terakhir adalah ulaiquladi nastaraulhayat adzunnya bilakhirah falayyukafafanhumulada al bualahum yonsaroh mereka itu membeli dunia dengan akhiratnya. Ini ini hadin rohimakumullah harus berhati-hati sekali yes. hidup kita tidak seberapa ya ya seberapa banyak pun kehidupan dunia yang bisa kita dapatkan sesungguhnya ia adalah kecil sekali dibanding dengan akhirat ya dalam satu hadis dikatakan laqanatid dunya indallahi yusawi janaha ba'udha lamasyribal kafir syurbatamain seandainya saja dunia itu di sisi Allah sebanding dengan satu belah sayap nyamuk saja maka orang kafir tidak akan minum meskipun hanya seteguk air bayangkan itu sekarang ekonomi dunia itu dikuasai oleh siapa ya wallahualam ini mungkin dulu saya mendapatkan satu ilustrasi yang uh, apa, uh, apa mengena tetapi tidak belum tentu akurat gitu kan. dikatakan bahwa 80% demografi dunia itu tinggal di bagian dunia bagian selatan kita ini gitu kan. dunia bagian selatan karena itu zaman soeharto kan dialog utara selatan gitu kan nah selatan itu adalah negara-negara seperti kita ini umat islam umumnya tinggal di bagian selatan ini tetapi yang 80% ini menguasai 20% ekonomi dunia gitu kan. ya, yang di bagian utara itu hidup hanya 20% demografi dunia, penduduk dunia tetapi mewasi 80% ekonomi dunia itu Luar biasa. Jadi pas makin ujung dunia itu jarak antara satu kota dengan kota lain satu rumah dengan rumah lain itu itu jauh-jauh gitu. gitu. Karena itu satu kampung itu mungkin hanya diisi dihuni oleh berapa orang saja gitu. Itu kita kan luar biasa gitu kan eh tinggal dari apa di Depok ini dari satu kampung-kampung lain itu nyaris tanpa jarak gitu. Dari satu rumah ke rumah lain nyaris tanpa jarak gitu. <gifat> Disarankan tidak gitu. Jauh-jauh gitu. Ya. Ya karena itu maka sangat wajar jika mereka kemudian hanya dihuni oleh apa 20% dari penduduk dunia. Tetapi meskipun begitu mereka menguasai 80%. Ya sumber daya alamnya di kita tetapi yang mengelola mereka juga gitu kan prepot macam-macam itu kan mereka juga ya di Anwarven itu siapa yang menguasai apa perdagangan emas dan batu uh, permata itu adalah orang Yahudi meskipun juga orang Arab bersaing di situ itu kan. padahal itu adalah kota yang dikenal sebagai kota permata dunia kota batu mulia itu kan. nah jadi hatipilah ya ulailal ladzina ashtarul hayata ad bil akhirah. Ini harus berhati-hati jangan sampai kemudian apa, kita terjebak di dalam hal ini mengutamakan dunia dibanding dengan akhirat. rela gitu ya kan, tidak mendapatkan akhirat demi mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ya. Maka ketika itu terjadi fala yukhaffafu anul ya, Jadi Adab itu terus tidak terjadi penurunan ampere gitu terus ya konsisten ya beratnya tidak pernah kemudian sedikit atau seapa uh, apa meskipun dalam waktu yang sangat singkat itu kemudian uh, apa adab itu menjadi turun ya. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tidak ada yang memberikan pertolongan atas adab yang diturunkan Allah atas mereka itu. Nah jadi, Alhamdulillah ya, inti dari semua itu adalah bagaimana kita bisa konsisten menjaga iman, menjaga amal. Ya. Jangan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu kemudian kita rela untuk meninggalkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemudian mempropagandakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah ini inilah yang menjadi pesan penting dari apa ayat-ayat eh, yang bercerita tentang orang-orang Yahudi yang eh, melanggar perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu Wataala. Baik, hadirin Rahmatullah, ya itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ayat eh, apa eh, 84 sampai 86 ya ayat yang cukup panjang ya cukup panjang tapi intinya adalah cerita kisah ya dan kisah itu uh, tadi sudah disampaikan terpenting kalau ada yang apa perlu didiskusikan ya bantu ini kalau sepertinya kalau saya lihat kalau tadi bang Israel kan menganggap bahwa kalau masalah daya ini juga bahwa dia dilebihkan, ya iya yeah. makanya dari bangsa yang lain dan dia pun menganggap bahwa itu adalah Mudah jadi kan tidak mudah model diangkat Allah menjadi sertawan. Nah eh, pandangan ini memberikan motivasi kan dia untuk selalu membuktikan, betul tak kan? sih, membuktikan bahawa bahasena benar lebih, ingat dari segala sisi kehidupan, ya ekonomi, ya politik, ya, entah -entah lebih, dia ekonomi, politik, dia pengetahuan teknologi dah kuasai, gitu kan? banyak eh, katakanlah ahli-ahli. baliknya mat islam walaupun disebut Kuntukur Ummah mm -hmm. Ummah kerujat libnas tapi sepertinya kita itu tidak membuat apa ya membawa kita itu menjadi yang terbaik gitu kan mm -hmm. nah ini, ini kayaknya jadi semangat ini nih eh, tidak tidak tidak kuat gitu untuk waksanya yang terbaik harus gitu Kalau kalau kita lihat dari sejarah itu kan kayak karena dia menitan Maxwell segala macam mm. itu hubungan antara eh, Protestan ya mm, Lalu, Protestantisme ya? ya Nah itu dengan Calvinisme ya Calvinisme <laughs> ya? Nah itu kan ada hubungan itu yeah, kemudian kan yeah, yeah. dia <coughs> agama Tokugawa juga kalau masalah sampai siapa kita meliti Islam juga sebenarnya mm. nah, hubungannya dengan kemajuan gitu Nah kalau dilihat itu potensian juga berusaha gitu kan berusaha, sepertinya untuk uh, mengamankan bahwa apa namanya itu harus unggul. Uh, Cina juga maksudnya itu agama agama itu apa tahu okay. penghujuc itu apa kan gitu juga ya. Kalau kita kaya di sini di sana juga kaya, kan begitu dong banyak istilahnya misalnya kalau itu duit ya istilahnya tapi masing-masing tuh punya membuat motivasi gitu Ustaz sepertinya mm -hmm. ya nah ini apakah memang satu itu ya kita ini uh, seperti itu kemudian yang kedua uh, apa namanya kita itu kita seperti kalau saya lihat baca-baca atau omongan kan wah mati selalu pecah-pecah karena uh, orang lain selalu kita menyebutnya orang lain gitu pecah-pecah gitu jadi apa namanya sengaja gitu aja ini diciptakannya buatan Amerika, ISIS, kalo ini buatan Malu gitu kan. Nah tadi kita uh, sepertinya lupa, lupa, kenapa kita mau gitu, ya <�iliki den Umur> gitu kan, mau e, istilahnya di kotak, -kotak diajuk domba gitu kan. Nah <tuh>. persoalannya itu gimana <tuh> itu sih? Tapi itu sih. Ya. <Yeah. tuh> Pertama. Jadi mungkin. Uh, itu dampak sosiologis ya, hmm. gitu dari eksklusivisme, itu bahwa eksklusivisme itu memang <tuh> itu bisa mem memotivasi, memacu, ya e, kemudian kecenderungan primordialisme juga hmm. itu bisa memacu, ya karena itu kalau tidak salah itu pada saat Khalid bin Walid itu akan menghadapi uh, apa, perang kudisia. Itu kan perang yang jumlah orang apa Musuh itu luar biasa itu di apa tidak bandingan lah gituan ya, tidak banding tidak mungkin secara hitungan hitungan kalkulasi kalkulasi perang itu itu Islam menang tidak. Apa yang kemudian dilakukan oleh Khalid bin Walid? Pasukan Islam itu dibagi sesuai dengan suku-sukunya, hmm. gitu, suku-sukunya. Supaya apa? Supaya bersaing ini, gitu. Masing-masing suku itu bersaing dan itu pun luar biasa. Dampaknya itu Perang Kondisi menang gitu atas siasat, oh, apa Khalid, <coughs> memecah pasukan itu ke dalam suku-suku uh, yang banyak sekali sehingga kelompok-kelompok ini mereka sama kita harus nih itu nah itulah yang kemudian telah memacu jadi ya, apa primordialisme ras dan lain eksklusivisme, memang di satu sisi itu apa bisa memacu ketika misalnya apa iklan mengapa apa, bisa ya dalam tahapan tetap apa batas-batas tertentu itu bisa bertahan menghadapi apa baikot Amerika dulu itu juga ya, karena mere mereka itu bisa mengembangkan apa industri eh, lokalnya gitu itu disebabkan karena kita harus harus ini harus berdikari karena orang lain tidak ada yang, nah naiknya juga itu nah Yahudi dalam waktu yang panjang itu Kemudian e, terjadi eksklusivisme, primordialisme itu menjadi bagian dari ideologinya gitu kan. Inilah yang kemudian membuat e, secara sosiologis itu terpacu gitu. Karena itu maka saya melihat itu ada dampak sosiologi gitu kan. E, dari e, primordialisme, eksklusivisme gitu kan. E, apa, e, selain karena mereka itu kan setelah diaspora itu menjadi bangsa yang Memang dituntut untuk bisa survive karena mereka hidup di daerah baru menjadi kelompok-kelompok minoritas itu, ituan. Ketika misalnya kita adalah masyarakat Indonesia adalah masyarakat minoritas, ini juga bisa begitu. Dan tuh hubungan-hubungan sosialnya juga luar biasa, ituan. Ya, banyak kisah-kisah saya mendapatkan, oh ternyata kalau memang hidup di luar negeri sebagai itu ketika bertemu itu luar biasa gitu. Nah itu juga karena itu maka hubungan sosial mereka juga menjadi kuat itu nah persoalan kemudian ya apa mengapa Islam sekarang ya itu tidak dianggap ya karena pandangan kita adalah pandangan ketika umat ini sedang turun itu dalam posisi di bawah dulu ketika umat ini dalam posisi jaya-jayanya jahe ini ya mereka juga melihat oh islam luar biasa banget gituan nah, dia juga begitu ya. sampai al farok itu apa dikutip oleh muhammad kutub ya menceritakan bahwa yang disebut dengan ilmu adalah ilmu umat islam yang disebut dengan sastra ya sastra arab itu yang disebut dengan mode pakaian dia ya mode orang Arab itu itu dulu juga begitu jadi benar-benar jadi apa trendsetter ya gitu itu ketika itu begitu ya nah apakah ketika itu umat Islam tidak memiliki motif jelas semua ayat di dalam Al-Quran ajaran-ajaran Al-Quran ajaran-ajaran Sunnah ini memang mendorong gitu ya apa yang tidak kurang apa coba dorongan untuk uh, apa berbuat ya untuk bekerja etos kerja gitu kalau kamu tahu bahwa besok hari itu adalah hari kiamat tetapi sekarang itu masih bisa sesuai ada sesuatu yang bisa ditanam tanamlah masanya padahal sudah tahu besok itu hari kiamat coba misalnya itu ini luar biasa dorongan-dorongan itu nabi Alaihi SAW bersalaman dengan seorang sahabat tangannya itu kasar luar biasa ya maklum ya, pekerja kasar tukang ambil apa kayu bakar itulah pekerjaannya apa yang Nabi katakan tangan ini tidak akan disentuh oleh hampir neraka bayangan itu. jadi ini adalah dorongan-dorongan yang uh, tidak bisa luar biasa ya untuk meningkatkan kinerja untuk meningkatkan apa eh, eh, apa eh, eh, apa eh, produktivitas dan lain-lain gitu itu luar biasa dalam banyak dalam seluruh bidang gitu yang kemudian menjadi persoalan itu tadi karena kita adalah posisi yang gitu sudah terpuruk itulah sehingga kemudian kita melihat oh agama lain sebenarnya Unggul ya gitu, uh, unggul kita gitu kan, itu jamin oleh Allah SWT dan Rasulnya agama ini jauh lebih unggul daripada apa yang mereka menjadi keunggulannya Keunggulan-keunggulan mereka mungkin dilihat dari satu aspek, ya aspek ekonomi misalnya tadi itu kan uh, sehingga kemudian didorong seolah-olah oh, apa ekonomi uang menjadi tuhannya kita kan sering mau, mereka memang tuhannya uang gitu kan dan ya. aspek itu tapi aspek yang lain apakah memiliki keunggulan itu nah Islam itu adalah agama yang memiliki sumblian ya, sehingga keunggulan keunggulan itu ada dalam banyak hal hanya saja dampak dari psikologisnya adalah ketika keunggulan itu keunggulan yang menyeluruh seringkali kemudian tidak dirasakan keunggulannya kita ketika dalam posisi tadi itu dalam posisi lemah itu, itu, ya. wallahualam ya. Uh, uh, jadi yang pasti adalah keunggulan Islam itu bersifat menyeluruh karena itu maka ini agama yang holistik yang mengurus seluruh aspek hidup umat manusia tidak hanya hanya aspek politik tidak hanya aspek budaya tidak hanya aspek ekonomi dan seterusnya tetapi seluruh persoalan ini di dalam Islam itu memang mendapatkan perhatian yang memadai ya tinggal bagaimana kita kemudian menyadari itu semua ketika orang menyadari tentang keumuran-keumuran itu maka dipastikan bahwa dia tidak akan ritok ya untuk berganti itu Islam menjadi sebuah anugerah yang besar dan itulah yang kita mendapatkan banyak postingan dari profesor-profesor Jepang ketika mereka mendapatkan hidayah Islam itu ini adalah anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah kepada saya adalah Allah memberikan hidayah gitu. Kenapa? Karena kita lihat bangsa Jepang seolah-olah luar biasa, tetapi seungguhnya dalamnya gitu rapuh. Ketika mereka mendapatkan hidayah, oh itu luar biasa. Ya. ya. Seringkali kita tidak merasakan itu kenapa? Kata-kata Dunun -kata Al-Masri itu seringkali saya apa? saya kutip, ya. Layakku halawatul Islam malam yaduk marorotal kufri. Tidak akan merasakan manisnya Islam orang yang tidak pernah mencicipi pahit ketirnya kekufiran. Jadi dia mengatakan itu. Ya. Jadi kan kita biasa terbiasa sehat itu, tidak mensyukuri sehat itu. Baru ketika saya, oh iya ternyata sehat itu luar biasa ya lahiran. Kenapa? Karena dia merasakan sakit gitu Islam juga sama Ketika kita kemudian hidup sebagai muslim Tidak pernah kita merasakan bagaimana Orang-orang kufur -orang itu memiliki apa Kepahitan-kepahitan ketir-ketirnya hidup gitu Seolah-olah kemudian kita tidak merasakan indahnya Islam Orang yang kemudian hidup gitu Gitu di dalam lingkungan non Islam ya ketika mereka mendapatkan Islam wah luar biasa gitu nah itu nah jadi uh, intinya adalah uh, tidak harus kita menjadi kupur dulu ya <tuh. <tuh. kemudian supaya merasakan indahnya Islam kita kemudian tidak begitu artinya gitu tetapi intinya adalah bagaimana kita kemudian memahami ya betapa bahwa Islam itu keseluruhannya adalah merupakan anugerah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita betul-betul melihat bahwa di dalam Islam itu <laughs> mau ketasek, mau apa, mau neka apa, mau, eh, apa, mau eh, jemput anak, itu, itu, di Jamis tentunya, ya Jamis Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Saya kira sudah ya? Kita cukupkan Alarm. Baik itu saja ya. Jasaul khair kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.